Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina Ma Allah bahual muqtad wa man yudlil fala tajid lahu waliyan Ashhadu la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَقُوا اللَّهَ وَأَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَفَرَّبُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِيهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أما بعد إن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الكمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para hadirin dan hadirat rahiman yallahu iyyatuh Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka mengkaji kembali dinul islam serta salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada karib kerabat, Kepada para sahabat dan kepada seluruh umat Islam yang berusaha menghidupkan sunnah sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para hadirin yang di pada pagi hari ini saya akan ambil sebuah judul. Dari kitab Tauhid Yang dikarang Ataupun yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan Kata beliau uh, Dalam bab Asarul iman fil hayatil fardi wal jamaah Pengaruh keimanan Pada kehidupan Individu dan jamaah Karena kehidupan, keimanan tersebut Itu sangat berpengaruh sekali Terhadap tingkah laku Sikap seseorang Baik para pemuda maupun yang non-pemuda Di sini kata beliau Al-insanu jismun waruhun fihi Ghoro'izu tobe'iyah ia mutatallabatu jismihi walahu naza'atun waragabatun wahiyya mutatallabatu ruhih manusia itu terdiri dari jasad dan ruh masing-masing jasad dan ruh ini punya kebutuhan-kebutuhan tentunya kebutuhan jasmani berkaitan dengan makanan, minuman dan seterusnya Demikian juga kebutuhan-kebutuhan rohani. Walau turikat raubatuhu bila dabiti la kana amilan yad'u ila al wa yu'inu 'ala al-nashr fil-ardh. Kalau seandainya keinginan-keinginan ini dibiarkan begitu saja. Tidak ada aturannya. Keinginan keinginan jasmani Tidak ada aturannya Tentunya akan terjadi Benturan-benturan Antara keinginan seseorang Dengan keinginan yang lain Karena sudah barang tentu Masing-masing orang Masing-masing manusia Memiliki keinginan Yang berbeda-beda Terutama yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani Apakah itu keinginan untuk meraih jabatan misalnya Atau ingin mendapatkan kesuksesan misalnya Kalau dia berupa pedagang Tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya misalnya Dan di atas dunia ini misalnya Para pedagang itu tidak hanya satu masing-masing pedagang menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, kalau ini tidak, kalau ini dibiarkan begitu saja tanpa ada aturannya, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi. Wa yuinu ala nashil fasadi fil arq, nati jatan tu sari util karo Watazhahumin ala tahki Dan hal ini akan memicu terjadinya kerusakan di atas bumi sebagai faktor ataupun sebagai akibat daripada benturan-benturan keinginan tersebut. Oleh karena itu, salah satu contoh yang disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syi'ri. Layabi orrojulu ala bayi akif. Janganlah seseorang itu menjual di atas jualan temannya. Misalnya, si A sudah menjual barangnya ke si B, datang si C, biar saya saja yang membeli. Padahal mereka sudah sepakat. Si C sudah sepakat untuk membeli sebuah barang dari si A. Dengan harga 5 ribu misalnya Sudah sepakat Hanya barang belum diberikan Datang si B Sudah beli saja Biar saya yang membeli Dengan harga 6 ribu misalnya Tentu saja ini akan Memicu pertengkaran diantara Sama kaum muslimin, di antara umat manusia Karena apa? Karena si C Ingin barang tersebut Sesuai dengan keinginan si B Dan barang hanya satu Maka terjadilah persaingan untuk mendapatkan barang tersebut. Makanya untuk mengatur keinginan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, لا يبيع الرجل على باي أخى janganlah seseorang menjual barang, menjual sesuatu di atas jualan temannya. Jadi kalau sudah dijual, berarti yang pertama itu lebih berhak dibandingkan yang kedua. Dan kalaupun yang sepemilik barang mengalihkan jualan tersebut ke si B, ke orang yang kedua, maka akad jual belinya tidak sah. Akad jual belinya tidak tidak sah. Hukumnya apa? Haram. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: "Wala yahtub ala khutbati akhif, janganlah seseorang." Meminang wanita Yang sudah dipinang Saudaranya Datang si Muhammad Kepada wali si Akhwan Sudah cocok Mahar sekian Hari juga sudah ditentukan Misalnya tanggal Satu Mei misalnya Sudah pas cocok Datang ikhwan yang lain Pak, saya ngelamar juga, Pak. Saya memberikan lebih dibandingkan apa yang diberikan oleh si ikhwan yang pertama. Kalau jadi dengan ikhwan yang kedua dan si wali membatalkan dengan ikhwan yang pertama, maka tidak sah. Mengapa? Karena dia sudah sepakat dengan ikhwan yang pertama. Kalau ini dibiarkan tanpa ada aturannya. Ikhwan yang pertama ingin tertarik dengan akhwat tersebut. Ikhwan yang kedua juga tertarik dengan akhwat tersebut. Kan enggak mungkin akhwatnya dibagi dua. Enggak mungkin. Juga akhwat memiliki dua suami juga enggak mungkin. Kalau ikhwan boleh, ya. Ini enggak mungkin. Jadi bagaimana? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan Tentunya ini akibat apa? Masing-masing orang memiliki keinginan-keinginan. Memiliki ketertarikan. Makanya kata Rasulullah SAW, La yaktub. La yaktub. Rajulu ala khutbati asih. Janganlah seseorang itu meminang di atas pinangan temannya. Walaupun belum sempat akad nikah. Jadi kalau antum misalnya meminang seorang akhwat, antum sudah tahu dia dipinang oleh seorang ikhwan, jangan maju. Sabar dulu dan jangan didoakan supaya batal. Iya. Kalau sudah enceng dia ataupun sudah selesai, tidak ada lagi hubungan, putus misalnya, baru antum boleh maju. Ah begitu. Ya dan jangan digembosin. Misalnya si ikhwan itu Qur'antum gimana? Akwat ah buruk sekali tuh akwat. Akhlaknya. Nauzubillah. Oh kalau gitu enggak jadi. Iya, enggak jadi aja. Biar saya yang maju. Tidak dibolehkan ini seperti ini. Oleh karena itu para ikhwan rahimanallahu iyyakum, wala yahtuf 'ala khutbati akhi. Janganlah seseorang itu meminang di atas pinangan saudaranya. Tentunya ini dikarenakan apa? Masing-masing memiliki keinginan tetapi syariat memberi cara memberi hukum-hukum supaya tidak terjadi benturan-benturan Kemudian wala tas'alil mar'atu qalaqa ukhtiha litakfa ma fi ina iha janganlah seorang wanita menyuruh suaminya agar menceraikan madunya supaya nafkahnya bulat ke dia. Ya misalnya seorang suami punya dua istri. Istri yang muda ataupun yang tua minta pada suaminya, "Bang, ceraiin sajalah dia." Begitu. Ya. Kenapa? Pokoknya ceraiin sajalah. Enggak cukup nafkah kita, begitulah misalnya. Tentunya kalau yang madunya misalnya yang tua atau yang muda Atau madu si istri ini Apa dia ingin dicerai suaminya Kan tentu tidak Dia juga ingin Yang namanya wanita Tentu ingin Agar suaminya Milik dia mutlak, hak mutlak Tidak ada seorang pun yang boleh Untuk mengambil cintanya Kan begitu seharusnya Kan begitu keinginan seorang istri Makanya Jarang wanita mau dimadu Karena kalau sudah di madu berarti Cintanya terpikir, cintanya akan Apa namanya Cintanya akan terbagi dua Begitu Yang paling difikirkan nafkahnya harus dibagi dua Itu sebenarnya yang paling difikirkan Ini dikarenakan apa? Munculnya seperti ini Agar si suami menceritakan madunya Supaya apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan keinginan tadi oleh kerana itu para ikhwafid din Rahiman wa iya'kum Masing-masing orang Memiliki keinginan-keinginan Memiliki cita-cita Namun Semua keinginan-keinginan ini Ada aturannya Tidak dibiarkan begitu saja Masing-masing orang Untuk mencapai cita-citanya Untuk mendapatkan keinginannya ada aturannya demikian marifah bin rahimanallahu ayyakum kemudian waqad mayyaza allahu subhanahu wa ta'ala al insana 'ala sa'iril hayawanat bil aqli Allah subhanahu wa ta'ala membedakan seorang manusia membedakan manusia dengan hewan yaitu dengan akal perbedaan manusia dengan hewan, yaitu dikarenakan akalnya. Bukan dikarenakan otaknya. Kalau otak, sama-sama punya otak. Otak lembu juga lebih lebih banyak. Perbedaannya dari mana? Akal. Kemudian bagaimana? Apakah dengan akal saja manusia sudah cukup untuk meraih kesejahteraan dunia dan akhirat? Belum. Oleh karena itu, wa nawarohun maubil fitrah. Wa kammalahu albin nubuwa Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala juga Menyinarinya dengan sitroh Dan menyempurnakannya dengan kenabian Akal semata Tidak cukup Untuk mengatur manusia Karena akal itu Akan bekerja Sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri Oleh karena itu Perlu adanya agama Perlu adanya nubuah Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus di setiap umat Para rasul Supaya apa? Agar mereka teratur Dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini Wal insanu madaniyun bi tabai bi tabaihi fa kullu fardin min afradihi yajibu an yakuna shu'uruhu nahwa al Manusia itu adalah makhluk yang berbudaya Masing-masing individu Masing-masing individu harus memiliki perasaan yang sudah terstruktur terhadap masyarakat, dia harus mengetahui hak dan kewajibannya. Perhatikan bersama masyarakat. Mengapa demikian? Kamatusahimul akhorun fi hajatihiyajibu ayusahimahuwafi hajatihim. Sebagaimana manusia yang lain punya andil dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu. Dia juga harus punya andil Untuk memenuhi kebutuhan orang lain Makanya manusia itu adalah Makhluk sosial Butuh orang lain Seorang pedagang Kalau tidak ada orang lain Kemana dia berdagang Kan begitu Seorang pemimpin misalnya Si A presiden Apa jabatannya presiden Berapa orang rakyatnya tidak ada Apa yang dipimpin Karena ada rakyatlah maka dia menjadi presiden. Enggak ada rakyat, enggak ada presiden. Jadi kalau pun jadi presiden jangan berlagak begitu. Karena ada rakyatnya jadi presiden. Demikian. Setiap kita hidup perlu memberi dan ada menerima atau take and give. Ada memberi dan ada menerima atau ada hak dan ada Kewajipan apa hak kita di antara teman-teman kita atau hak kita dari tetangga? Silahkan ambil. Kemudian kita juga punya kewajiban yang harus kita berikan kepada masyarakat. Yang harus kita berikan kepada orang lain. Sebagai apa? Sebagai kewajiban kita terhadap orang lain tersebut. Para wafidin rahimani Allahu Kemudian, walakin hubbul dzat wa ikhtilafin nas fil idrak wa fi amali taj'aluka tsiran minan nas yujanibutsawab akan tetapi karena sikap egois ya, yeah. karena sikap egois kemudian Karena perbedaan pandangan, perbedaan pandangan ini bisa disebabkan latar belakang pendidikan. Bisa juga dari akhlak yang diberikan oleh orang tua dan lain-lainnya. Atau dalam masalah potensi seseorang, menyebabkan apa? تجعل كثير من الناس يجالب الصواب akhirnya banyak yang tidak memperhatikan lagi kebenaran banyak yang tidak mengindahkan kebenaran orang yang ego egois hanya mementingkan diri sendiri yang penting dirinya orang lain susah menderita dia tidak peduli dengan masalah tersebut Orang seperti ini, Orang yang tidak layak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Hanya akan menjadi sampah masyarakat. Hanya akan menjadi duri dalam dagingnya masyarakat. Sikap ego. Perbedaan pandangan. Coba kita lihat. Adanya pergolakan yang hak dan yang benar. Itu dikarenakan... Perbedaan pandangan Adanya Firko-firko Kelompok-kelompok di kalangan umat Islam Gara-gara perbedaan pandangan Masing-masing memandang Dari sisinya masing-masing Contohnya saja Kalau kita lihat Dari sisi pandang Ataupun dari kacamata orang-orang Liberal misalnya Mereka menyatakan bahwasanya. Kebenaran itu nisbi Makanya semua jadi benar Semua agama benar Sampai yang Ahmadiyah yang punya nabi Sendiri Dan menyatakan dirinya juga islam Orang liberal juga mengatakan Benar Mengapa? Demikianlah pandangannya Demikianlah cara mereka berpandang Pandangan mereka cara memahami Islam itu sendiri. Kemudian juga dikarenakan potensi. Potensi yang berbeda, ini akan menyebabkan orang-orang tidak lagi mengindahkan kebenaran. Kemudian para hadirin rahimakumullah, iman kasala. Mungkin dikarenakan malas, ya. Terjadi pergolakan-pergolakan, pergeseran-pergeseran Uh, kebenaran terjadinya dekadansi moral dan lain-lainnya mungkin dikarenakan malas ya yes. karena malas kalau yang berkaitan dengan ilmu agama malas menuntut ilmu kalau kita lihat kesuksesan dalam meraih cita-cita malas meraih cita-cita cita-citanya cita mau usahanya tidak begitu senang kalau dia mendapat nilai yang bagus tapi nggak mau ngapal. Bagaimana? Cari jalan pintas, ngopek, begitu. Kalau seandainya tidak bisa dengan cara curang seperti itu, dekatilah dosen. Pendekatan ke dosen. Akhirnya apa? Kalau dosen sudah senang, ya kan bisa saja diangkat-angkat sedikit dengan cara-cara yang pintas. Tidak lagi peduli dengan cara-cara kebenaran. Karena apa? Mungkin dikarenakan malas. Malas belajar. Ingin men ingin mendapatkan nilai yang terbaik tapi malas menghafal misalnya. Ingin menjadi seorang alim, malas ngaji, malas menghafal Al-Qur'an, malas menghafal hadis. Jadi bagaimana caranya? Cari jalan pintas. Tulis Al-Qur'an, rendam di botol, diminum. Ya tidak akan hafal. Kemudian, al-khotob fitasoruf wal ihtial atau salah dalam bertindak, sikapnya salah, seperti seorang yang semangat dalam memegang sunnah, pelaksanaan sunnah yang dia lakukan. Dia laksanakan dengan berkobar-kobar, tetapi sampai melewati batas, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, halakal mutanafiyun, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Ia kumalulufidin. Hati-hati kalian. Berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ahlakama qoblakum al-hulubidin. Karena umat yang hancur pada sebelum kalian, pada generasi sebelum kalian. Gara-gara mereka keterlaluan dalam melaksanakan agama. Keterlaluan di sini maksudnya berlebihan. Melewati batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian wayasluqu syatta turuq litahqiqi gharabatihi raqabatihi wa wa zawatihi Mereka mencari berbagai jalur untuk memenuhi keinginannya Kemudian fal jaraimu tudabbiru khafa Kejahatan-kejahatan direncanakan dalam kesunyian. artinya direncanakan dalam rahasia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Nawas bin Sam'an dari Nawas bin Sam'an al Ansori kala dia berkata, Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anilbir wal itm. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan tentang dosa. Fakola albir husnul kulluk. Kebaikan adalah husnul kulluk, akhlak yang baik. Wal isim dan dosa maha kafisadrik. Sesuatu yang mengganjal di hatimu. Wa karitha ayutoli alainas dan kamu khawatir orang lain tahu. Kalau antum mau tahu apa itu dosa Ketika antum melakukannya Ada ganjalan Dan gak suka orang lain tahu Itu dosa lain Apalagi yang sudah belajar Kan begitu banyak tahu yang haram ya Diam-diam Takut orang tahu Berarti dosa Dia ingin pacaran Akhirnya terpaksa diam-diam Kenapa takut? Takut orang tua tahu. Berarti dosa lah itu. Dia mencuri, copet, tapi diam-diam. Dia mencopet, diam -diam, nggak ada yang terang-terangan ya, perampok namanya. Takut orang lain tahu kan? Itu namanya dosa. Coba perhatikan apa saja yang ada mengganjal. Ini orang-orang lain ada nggak yang melihat? Nah, begitu. Kalau akwat misalnya, ketika pada waktu-waktu tertentu dia kepanasan atau ingin membuka jilbabnya tapi tengok-tengok dulu, ada gak ikhwan ya ada gak akhwat pengajian nah begitu, kenapa gak ke akhwat pengajian karena akhwat pengajian yang tahu itu terlarang, orang-orang lain gak apa-apa tahu, kan begitu gak ada masalah ada keanjalan, itu berarti dosa nah begitu, itu berarti dosa makanya di disini disebutkan yang namanya kejahatan itu sering direncanakan dalam kesunyian, artinya rencana yang rahasia. Waktu habu fitdulam bai dan an ayyunir rokoba makar ini dilakukan pada kegelapan, jauh dari pengawasan. Makanya kita lihat, walaupun hebatnya pengawas-pengawas yang telah ditetapkan baik dari instansi resmi dari pemerintah maupun tidak namun tetap saja ada kecolongan kan begitu di masyarakat kita didirikan e, misalnya pos ronda diletakkan kentongan kemudian apalagi bergilir, ada saja yang kemalingan kan begitu karena apa? yang namanya kejahatan senantiasa dilakukan Jauh dari si pengawas, makanya jangan diharapkan pengawas. Wa anil adalah lauif lauif turiyoto bainan nas dan jauh dari adalah dari ketakwaan lauif turiyoto tabi'kuha bainan nas. Kalau dilaksanakan di antara umat manusia, walla yufkinu taifiratu taifiratu ala hadi nawahi. Liaana hadih umur kot la yakunu zahiratan lil Masalah-masalah kejahatan ini tidak akan mungkin kita kendalikan, tidak mungkin dikendalikan. Apapun ceritanya, bagaimanapun hebatnya pengawasan, tidak akan mungkin dapat mengendalikan kejahatan. Kemudian, wala yumkin ayusayytor wa wajnafdimaha. Tidak akan mungkin hal ini bisa diatur. Siwa kuatinda kilatin warokibin mula zimin kecuali pengawasan yang melekat dari diri seseorang itu sendiri. Ini yang penting. Kalau seorang sudah mengetahui, sudah menjiwai bahwasanya dia diawasi, maka tidak perlu lagi pengawas. Seorang mahasiswa misalnya ketika ujian. Kalau dia memang benar-benar seorang Muslim, nggak perlu pengawas. Ya tidak perlu pengawas. Mengapa? Karena dia sudah mengetahui ada pengawas yang lebih mengetahui, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Man Roshana Falaizamina. Barang siapa yang bersikap curang, tidak termasuk kelompokku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat kaum muslimin yang kurang memiliki perasaan seperti ini, berapapun pengawas yang diletakkan yang ditetapkan oleh pemerintah, macam kemarin pengawas untuk UAN, pengawasnya malah yang bantu si murid ngisi begitu, pengawasnya sini sini mana yang susah? Oh itu i orang sudah istilahnya kong talikong kalau orang medan bilang mengapa? karena hanya mengharapkan si pengawas adanya proyek yang yang dilaksanakan oleh satu badan usaha misalnya dibuat pengawas mengenai hasil kerja kalau hanya ini saja yang diharapkan tanpa mengetahui pengawas yang lebih berhak Pengawas yang lebih tahu tentang masalah itu, maka bisa saja si ketua proyek bekerja sama dengan pengawasnya. Aspal yang seharusnya 10, in, 10 cm, laporannya 10 cm setengah, padahal cuma 3 cm misalnya. Demikian mengapa? Karena adanya kerjasama. Tetapi kalau seorang Muslim memiliki pengawasan yang melekat pada dirinya kemanapun dia pergi maka dia tetap akan berada di atas jalur Allah Subhanahu Wa Taala makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ittakillah haysuma kuntah bertakwalah kamu dimanapun kamu berada di mana saja bertakwa kamu di mana saja bahkan di WC pun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi ya, WC kita perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang di WC melamun, tak kemana-mana lamunannya kan begitu? Akhirnya kerasukan jin. WC itu kan tempat jin. Jadi ya eh, tahu di WC itu tempat jin. Tahu ya pernah lihat? Enggak, jangan mau ya jangan membelot jin. Kemudian barai kafirin, lahirin Allahu wa Ijabum. Walaysa dhalika illa ad-din wa nurul iman alladhi yastash'urul fardu muraqabata 'allamul ghuyub alladhi yujazi kulli 'amalin wala ya 'ala hafiya fil ard wa la sama' Dan itu semua tidak akan mungkin dilakukan kecuali dengan ajama Kemudian wal iman wa nurul iman dan cahaya keimanan Alladhi yastash'iru al-fardu al-muraqabatu 'allamul ghuyub yang masing-masing individu merasakan akan pengawasan 'allamul ghuyub Dat yang maha mengetahui 'allamul ghuyub yang maha mengetahui yang gaib, yang tidak nampak Kemudian la yaqfa'u khafiyah fil ardi wa la fis tidak ada satupun yang tersembunyi baginya, baik di bumi maupun di langit. Ketika seorang sudah mencamkan masalah ini, terhunjam masalah ini pada dirinya, maka dimanapun dia berada, pasti dia akan lurus. Dimanapun dia berada, baik di hadapan manusia ramai, maupun maupun dia sendirian, yang mengetahui bahasanya, Inna Maha. Sami'un basir Allah itu maha mendengar, maha melihat lagi maha mendengar. Allah itu maha melihat, tidak bisa dibatasi oleh tembok apapun. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seorang gadis penjual susu Seorang gadis penjual susu berbincang-bincang dengan ibunya. Kata ibunya, nak campur saja lah susu kita ini dengan air supaya apa ya supaya banyak untungnya. Kan tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Rupanya pembicaraan mereka ini didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana kita lihat Ya, gadis ini menjawab kata anak gadis ibu ini si penjual susu bu kalaupun orang lain tidak melihat tapi kan Allah melihat cobalah perhatikan kalau kita punya sikap seperti ini setiap kita melakukan satu maafiat orang lain memang tidak melihat tapi Allah melihat kita mau berbicara buruk misalnya. Kan orang lain gak tahu. Atau hanya berdua saja. Rahasia. Yang dibicarakan apa? aib orang lain. Memang orang lain tidak mengetahui. Tapi Allah kan tahu. Oleh karena itu para ikhap fiddin. Melihat. Keistikomahan gadis ini. Bagaimana sikap Umar bin khattab Dia pergi ke anaknya bernama Asin. Dan dia bawa anaknya melamar gadis ini Mengapa? Karena jarang yang didapati seperti ini Terkadang pun kita lihat Kalau di luar bagus Pakaiannya bagus Tetapi belum tentu Ketika dia berada dalam kesendirian Belum tentu ketika dia Berada di luar teman-teman sepengajian belum tentu seperti itu. Orang yang istiqomah seperti ini, kalau antum tahu ada gadis seperti ini, cepat-cepat lamar Ya, cepat-cepat lamar. Kalau memang jelas seperti itu. Berarti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan takut kepada orang lain. Barakallahu fi din wa rahmanallahu Faja'ati ta'alim astamawiyah li'akhdhi biyadil insan ila ma fihi Oleh karena itu datang ta'alim astamawi, pengajaran dari langit itulah yang namanya agama Islam. Memegang tangan manusia artinya membawa manusia untuk mendapatkan kesejahteraan baik sejahtera dunia maupun sejahtera di akhirat. Jadi ketika kita mau sejahtera, para ulama kain menallahu wa iyyakum. Peganglah agama itu. Tidak ada cara yang lain untuk mendapatkan kesejahteraan selain berpegang dengan dinul Islam. Tidak ada. Dan dilakukannya, dinul Islam dipraktikkannya dinul Islam, baik ketika kita sendiri maupun di hadapan orang ramai. Kemudian wahtammat bihil jasad wa ruhan warasama lahu at-tariq yaslukuhu litahqiqi raghabatihi wa harrama al-insan al-qatlu warahbaniyah wa amara bi tamattu'i bit-tayyibati minar rizqi wa harrama al-khaba'ith di mana islam itu sangat peduli terhadap jasad islam peduli dengan jasad makanya kalau kita lihat para sahabat olahraga latihan pedang dan lain-lainnya untuk kemaslahatan jasadnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita makan yang baik-baik, menyuruh kita untuk mencari nafkah. Itu semua untuk apa? Untuk memenuhi Kebutuhan jasad Islam tidak menyuruh kita untuk puasa Satu bulan suntuk Satu, satu bulan habis Atau satu, satu hari 24 jam puasa Tidak Karena Islam Juga memperhatikan jasad Islam tidak menyuruh Umat Islam supaya Salat satu malam suntuk Tidak Karena yang namanya manusia Butuh tidur Islam juga tidak memerintahkan umat Islam untuk tidak menikah karena dia memiliki kebutuhan jasad, yaitu kebutuhan biologis, maka dia perlu menikah ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat peduli terhadap jasad sangat peduli terhadap jasad bahkan yang haram pun bisa menjadi mubah Bisa menjadi boleh Bahkan bisa menjadi wajib Pada saat-saat darurat Bahkan yang haram pun Bisa menjadi wajib dimakan Yang namanya haram tentunya gak boleh dimakan Tapi pada saat-saat tertentu Bisa berubah menjadi wajib dimakan Untuk kebutuhan jasad Untuk kebutuhan supaya dia hidup seperti kalau dia misalnya... Uh, kelaparan. Kelaparan. Kalau dia enggak makan, dia mati. Yang lapar itu jasad apa rude? Jasad kan? Yang namanya lapar itu jasad. Yang ada hanya... Makanan yang diharamkan. Apa yang harus dia lakukan? Tentu dia boleh... Memakannya kan begitu Ini sudah masyhur lah masalah ini Hanya saja apa hukum dia memakan Mubahkah atau wajib Ini permasalahannya Mubah itu artinya kalau seandainya dia makan Ya gak apa-apa Dia gak makan gak apa-apa walaupun dia meninggal Kan gitu artinya Atau wajib Kalau dia makan dia berpahala mempertahankan kehidupan Kalau gak makan berarti Berdosa karena mati Yang mana deh Jadi wajib hukumnya menjadi wajib padahal asalnya haram. Ya tentunya tentunya untuk kadar-kadar yang sudah dibatasi. ad rotu tuqaddar biqadariha. Gimana mikir? Mati lampu. Wah, oh, panitia tidak punya apa ya? Tidak punya planning untuk kalau-kalau mati lampu. Enggak paham juga dengan Sumata Utara ya. Nah, jadi demikian para yahudin. Lo haminallahua iyyaku. Dengar di sana. Dengar, ibu ibu mungkin tak dengar. Jadi demikian para yahudin. Lo haminallahua iyyaku. Ini menunjukkan bahwasannya Islam itu sangat perhatian terhadap jasad. Sangat perhatian terhadap jasad. Asalullah sawalallah sawalam pernah berkata kepada salah seorang sahabat. Ta'in nali ainai ke Sungguhnya matamu itu ada hak kita dilarang, tidak tidur-tidur karena mata ini ada hak ya mata manusia itu ada hak ada waktu-waktu tertentu dia bekerja dan dia juga butuh istirahat hanya jangan diistirahatkan saat pengajian bukan waktunya istirahat kalau dia mau istirahat saat pengajian berarti itu syetan makanya beruduk begitu supaya pergi setannya. Kemudian wa inna lija sadikal hub, jasadmu itu juga punya hak. Kalau lapar ya makan, begitu. Wa inna li aharikal hub, dan keluargamu juga ada hak, harus kamu berikan haknya. Siap. Jangan terlantarkan mereka. Keluarga kita punya hak. Jadi seorang suami Tidak disuruh dia Supaya zikir saja Zikir dikelambu Oh bagaimana dengan anak dan istri Tak Allah yang memberi dia rezeki Kalau kita tawarkan kepada Allah InsyaAllah mereka kenyang Loh? Dari mana Wah ini. <laughs> Pernah ada seorang pemuda Datang ke rumah saya, saya tawarkan sarapan. Silakan sarapan. Alhamdulillah Ustadz saya sudah zikir tadi pagi sarapan zikir. <tik> <tik> Alhamdulillah Ustadz saya sudah sarapan zikir tadi pagi. Zikir itu bukan sarapan jasad. Kalau sarapan itu jasad yang sarapan kan begitu. Oleh karena itu para ekofidin wahai minallah wa iya ya Islam sangat peduli terhadap jasad. Kemudian, waruh Dan juga sangat peduli terhadap ruh Jadi tidak hanya peduli terhadap jasad Ruhnya mati Kalau orang hanya peduli terhadap jasadnya Ruhnya mati Apa bedanya antara dia dan kambing Tidak ada bedanya Kambing tidak punya peraturan Kapan dia tidur, tidur Kapan dia makan, makan Kapan dia o-o-o oh, oh, oh. Begitu, tanpa ada aturan sama sekali kalau dia mau kawin, kawinlah Dimanapun dia berada Ada yang cocok, kawinlah dia di situ. Mau di depan orang, mau di belakang orang Mau di kandang, mau luar kandang, terserah dia nah, Begitu Itu kambing Alhamdulillah kita bukan kambing, kan nah, begitu Makanya Islam juga Sangat peduli terhadap Ruh, kehidupan ruh Dan kehidupan ruh ini Hanya bisa dihidupkan dengan dinul Islam, ruh hanya bisa dihidupkan dengan dinul Islam. Tidak ada cara yang lain yang bisa dihidupkan, menghidupkan ruh kecuali dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lain untuk membersihkan jiwa. Tidak ada cara yang lain selain daripada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada di antara kaum muslimin dia punya cara untuk membersihkan jiwanya. Misalnya dia caranya membersihkan jiwa dengan cara puasa puasa 40 hari misalnya berturut-turut. Gunanya untuk apa? Membersihkan roh supaya rohnya bersih, tenang saya, begitu. Atau dengan cara Uh, apa namanya bersuluk bertapa bertapa di kaki gunung Sibaya disitulah dia bersuluk begitu terasa tenang jiwanya mengenai anak dan keluarga nantilah itu yang penting jiwaku dulu yang tenang mau keluarganya mau apa namanya mau kewalahan untuk makan itu nomor dua yang penting aku dulu mertua kan ada Kadang-kadang begitu andalannya mertua. Mertua kan ada. Ini merupakan cara yang keliru. Walaupun dia merasa tenang karena yang namanya kebenaran tidak bisa distandari dengan ketenangan. Nah, begitu. Tidak berarti setiap orang yang mendapatkan ketenangan berarti yang dia dapatkan itu adalah kebenaran. Itu salah. Dan tidak berarti juga kalau dia sudah benar berarti dia dipastikan akan tenang juga mungkin tidak mungkin tidak juga. Mengapa demikian? Kalau kita lihat orang yang tenang kita katakan kalau tenang berarti benar berarti ya orang yang menegak sabu-sabu menghirup sabu-sabu menghirup sabu-sabu tenanglah dia kan begitu? Tapi mana ada yang mengatakan? Mengkonsumsi sabu-sabu itu benar Kan tidak ada, walaupun dia tenang Ini salah satu contoh yang nyata Dan juga tidak berarti Kalau sudah benar berarti dia harus tenang Belum tentu Mengapa? Cobalah antum lihat Antum lihat Tenang di sini tentunya Kita artikan tenang Menurut istilah masyarakat Ya menurut istilah masyarakat Kalau dari sisi jiwa tentu akan tenang orang yang berada di atas kebenaran nanti akan kita kita definisikan tenang di sini yang kita maksud yaitu tenang yang dimaksud oleh masyarakat kalau kita lihat rasulullah saw apakah ada ruh yang lebih bersih dibandingkan ruh rasulullah tidak ada tetapi kita lihat bagaimana kehidupannya mendapat intimidasi mendapat tekanan di sana sini tekanan dari keluarga. Kan begitu. Rasulullah sallallahu alaihi pernah bersabda, "Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya." Sesungguhnya orang yang paling dahsyat cobaannya yaitu para nabi. Orang yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Mengapa? Karena semakin tinggi keimanan seseorang, Maka akan semakin dahsyat juga cobaannya. Oleh karena itu para kafir di Allah wa iyyakum ya kebaikan ataupun kebenaran tidak bisa dinilai ataupun distandari dengan ketenangan. Kalau sudah tenang berarti benarlah dia tidak seperti itu. Oleh karena itu kita lihat banyak di kalangan kaum muslimin dengan melakukan acara-acara ritual yang berbau religius, dia merasa sudah tenang. Ah, inilah yang benar, itu salah. Yang benar hanya satu, yaitu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ekofidin, Rohimannahu yang semuanya itu digambarkan jalannya. Allah Dia seluk kulitah kiki untuk meraih keinginan keinginan tersebut ya faham ramal Islam al Qotil oleh karena itu Islam melarang pembunuhan kemudian waruh buat waruh baniyah Islam melarang roh baniyah Baniya itu enggak mau menikah dilarang dalam Islam kemudian wa amar bid tamat tuh ibid pajibat minarizk Islam memerintahkan untuk makan dari yang halal. Silahkan kalau halal, ya halal dan baik silahkan makan, nggak apa-apa. Makanya kita lihat Rasulullah makan daging. Rasulullah juga suka makan daging yang paling dia sukai yaitu daging yang ada di tulang di antara tulang rusuk. Rasulullah juga minum susu. Rasulullah juga makan makanan yang enak jadi kalau ada kaum muslimin, pak kenapa gak makan daging? zuhud kenapa gak makan susu, minum susu? gak sair putih saja, kenapa? zuhud mana yang lebih zuhud? dia dibandingkan rasulullah rasulullah minum susu Ya, bilang saja kalau gak mampu beli biar diberikan begitu jangan perasaan zuhud itu gak zuhud kalau punya duit, beli susu silahkan, gak apa-apa beli susu asalkan uangnya halal ya. Asalkan uangnya halal, silakan beli susu. Beli susu, makan daging, mau daging sapi, mau daging kambing, terserah daging ayam terserah. Ya, makan sayur boleh silakan semua. Mau mau beli, saya punya uang, saya mau beli anggur. Silakan enggak apa-apa. Jangan ada yang mengklaim Ah, oh, pemborosan. Mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu kawannya syaitan Jadi mau beli apa? Jangan anggur mahal, mubazir. Belinya apa? Belinya ya ubi lah. Ya demikian Islam para Ya Khafidin. Rahiminallahu wa iya'kum. Islam memerintahkan. Makan makanan yang baik-baik. Apapun bentuknya. Asalkan dia halal. Baik silakan, Tidak apa-apa. Hanya saja. Kulu wa syrabu walatu seribu. Makan dan minumlah kamu. Tapi jangan berlebihan. Begitu. Jangan berlebihan. Kemudian para Ya Khafidin. Rahiminallahu wa iya'kum. Waharram al khaba'is. Islam juga melarang Hal-hal yang kotor Berarti yang diharamkan Dilarang dalam Islam Makan babi misalnya Dilarang ya. Makan sapi misalnya Dilarang juga kalau sapinya curian ya. Karena Dia tidak halal Walaupun baik Daging sapi itu kan baik ya, Bagus Namun tidak halal dia menjadi kotor Makanya Islam melarang Yang namanya kotor Apa yang kotor dilarang dalam Islam Oleh karena itu para ulama fikih Menyebutkan Segala perkara yang dihalalkan Islam Pasti ada maslahatnya. Makanan yang dihalalkan dalam Islam Pasti bermanfaat untuk manusia Dan setiap makanan yang diharamkan Pasti bermudarat Bagi manusia Babi misalnya jelas bermudarat walaupun disterilkan dengan berbagai macam alat apapun yang namanya babi tetap babi tetap diharamkan dalam islam walaupun cacing pitanya sudah di dibuang misalnya sudah disterilkan dengan dipanaskan dengan sekitar ribu derajat misalnya ya sudah direndang dengan apa sudah semua pokoknya tinggal siap saji tetap haram yang namanya babi tetap babi kan begitu, pasti memudaratkan karena apa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal khamr wal mai a innallaha harrama alaikumul maytata wadama walahul Allah mengharamkan bagi kalian mayat, darah dan daging babi. Diharamkan. Pokoknya yang kotor-kotor diharamkan. Perbuatan kotor juga diharamkan. Contohnya apa? Pacaran. Nah, Dek. Kenapa pacar, Dek? Hah? <tuh> belum, belum, mau akan <guluh> <guluh> ya belum nyomacar? yang betul <guluh> minang sudah minang belum juga? kasihan <guluh> <guluh> ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan walataqrabu zina jangan kamu dekat-dekat zina kemudian innahu karena itu perbuatan yang keji perbuatan keji Kemudian baraya kafidin nahimallahu iyyakum wa amara ibadatihi wa ikhlasil din lahu Islam memerintahkan supaya ikhlas dalam beribadah Kemudian nahal kufur wal fusuq wal isyan dan banyak sekali fi mawadii katsirat min al-Qur'an dan Al-Qur'an banyak sekali melarang agar kita menjauhi kekafiran Kevasikan dan perbuatan durhaka. Waktu tabarrah dihadil umat di Muhammadun shallallahu alaihi wasallam. Sungguh petunjuk orang yang memberi petunjuk umat ini yaitu Muhammad saw. Berlepas diri minnafarin dari beberapa orang alladina aradu ziyadah fil amali alamakan alai rasul. Karena mereka ingin menambah amalan. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum ubali Nabi Rohati Abanih tanpa mempedulikan tentang apa namanya kerehatan badan. Pokoknya mereka mau beramal saja, mau badannya rusak kurus kering, nggak perlu. Yang penting ia beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, Rasulullah berlepas diri dari orang ini. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik? Anna thalathata rahtin ja'u ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya 3 orang datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'aluna an ibadati Nabi. Mereka bertanya tentang bagaimana Rasulullah beribadah. Fa lamma akhbaru ka'annahum taqaluha, faqalu, "Aina min Nabi?" Fadghufira lahum ma setelah diberitahu, apa kata mereka berarti amalan kita ini masih sedikit ya amalan yang dilakukan Rasulullah juga masih sedikit kalau Rasulullah beramal seperti itu padahal dosanya sudah diampunkan yang lalu dan yang akan datang kita bagaimana kalau begitu kita tambah amalan kita kalau Rasulullah salat tahajudnya misalnya sepertiga malam dia kan sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang kalau begitu kita satu malam suntuk, ah begitulah kira-kira. Menganggap karena dosanya tidak dijamin diampuni, dianggap ibadah yang dilakukan Rasulullah itu masih kurang menurut mereka. Oleh karena itu, salah seorang mereka berkata, aman an ana fa'in mi usal lil lail abada. Adapun aku, kata salah seorang mereka, aku akan sholat selama-lamanya. Maksudnya salat satu malam suntuk. Jadi mulai dari Isya, sholat dia. Sholat terus, tidak tidur. Tidak tidur. Entah kalau siang tidur atau enggak, enggak tahu dia. Kadang-kadang ada -kadang -kadang yang seperti itu. Sholat dia rajin malam, tapi siang enggak kerja, tidur. Seperti kampret jadinya kan? Padahal, sholat tahajud, enggak wajib mencari nafkah. Wajib. kan begitu, salah penempatan. Sholat satu malam suntuk. Wakala akharana asumud dahro wala ustir. Ah, kalau aku puasa terus terusan, tidak pernah berbuka. Jadi hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, Terus dia berpuasa. Satu lagi mengatakan, kalau akharana aatazilun nisa, wala aatazawaju abada. Adapun aku tak mau menikahi wanita dan tidak mau menikah selamanya. Rugi, ya. rugi orang ini. Tidak mau menikah Mengapa? Karena dia menganggap Kalau saya menikah Nanti mau sholat tahajud Diganggu istri Akhirnya Tidak jadi sholat Kok Antum tertawa Pengalaman Untuk punya istri Belum Masih untuk pengalaman aja. Ya. Khawatir nanti istrinya Mengganggu dia Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya nanti harus cari nafkah hari ini makanya dekat aku kalau aku nggak mau nikah selamanya aku ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya seperti pendeta-pendeta itu ya nggak menikah mereka tapi entah kalau yang kawin nggak tahu yang jelas nggak menikah mereka tidak menikah kemudian kita lihat apakah Rasulullah senang wah hambaku ternyata umatku ibadahnya hebat yang ini gak mau nikah. Yang ini sholat satu malam suntuk. Yang ini puasa terus menerus. Apakah lantas Rasulullah senang karena melihat banyak amalan yang mereka lakukan? Ternyata Rasulullah malah marah. Ya. Rasulullah malah marah. Apa kata Rasulullah? antum <tuk> Kelan yang tadi bilang gini-gini ya. Kamu yang tadi katakan, kamu katakan sholat satu malam suntuk. Kamu yang katakan puasa terus. Kamu yang gak mau nikah. Begitu. Kalian yang mengatakan tadi begini dan begitu. Amma wallahi innila akhsyakum lillah. Ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah. Kalau kamu masih belum menyamai aku kata Rasulullah ketakwaannya. Walakinni asuma uftir. Tetapi aku puasa dan juga berbuka ya. Maksimal puasa Nabi Daud Begitu satu hari puasa, satu hari Berbuka Kemudian Wa usalli wa arkud Aku juga sholat Dan aku juga tidur Jadi kalau kita sholat malam Ya sholat lah. namun sisakan waktunya juga Untuk untuk tidur Tapi jangan kesiangan Dia ya sholat malam Kemudian jam 4 tidur Bangun jam 8 pagi Nih, ya, mendingan dia nggak usah sholat tahajud, nah, begitu. Mendingan nggak usah sholat tahajud. Kemudian buat tasawwuj dunia, aku juga nikahi wanita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan yang paling aku cintai di dunia ini dua. Pertama wanita, yang kedua minyak wangi. Coba bayangkan, yang paling disukai Rasulullah itu wanita. Antum misalnya, antum suruh pilih, antum mau ngan wanita apa tiang listrik? Wanita kan? Atau disuruh antum pilih mau laki-laki apa -laki atau mau perempuan? Perempuan? Ya wanita juga begitu. Kalau ada yang suka laki-laki ngan laki-laki itu udah nggak beres itu, udah nggak beres. Ya, makanya dalam islam dibunuh yang seperti ini. Orang seperti ini dalam islam dibunuh. Kenapa? Sudah menyalahi aturan dunia. Bukan aturan Islam lagi, Islam ya udah jelas. Dunia, menyalahi aturan dunia. Menyalahi fitrohnya. Suku manapun kalau dikatakan, ditanyakan, nur suku manapun dari mulai Batak, Minang, Melayu, Jawa. Boleh enggak laki-laki kawin dengan laki-laki? Pasti mereka katakan. Orang Irian Jaya pun kalau antem tanya, yang pakai koteka itu. Coba tanya, bapak di sini kawin dengan siapa? Pasti kan wanita. Ya. Jangankan mereka kambing saja kalau dia bisa bicara, antum tanya. Kambing, kalau dia bisa bicara antum tanya, kamu kalau kawin dengan siapa? Pasti dengan betina kan begitu. Tapi manusia ada yang aneh, lebih parah dari perambing. Itulah herannya kita. Ya. Rasulullah menyatakan, yang paling aku cintai di dunia ini, di dunia maksudnya ya, wanita dan minyak wangi. Jadi wajar saja kalau laki-laki itu cinta dengan kaum wanita, itu wajar. Namun jalurnya harus diatur. Dan wanita juga wajar kalau dia suka dengan kaum laki-laki. Itu wajar dan sudah menjadi fitrah manusia. ya Dek. Suka dengan wanita kan? Enggak suka. Suka. Suka. Saya juga suka. Makanya istri saya perempuan. begitu. Itu wajar. Ya. Kalau ada yang enggak suka dengan wanita, ya, kalau ada yang enggak suka dengan wanita, ini orang ini harus diperbaiki kembali, walaupun atas nama agama. Ya. Menurut agama saya yang saya yakini, wanita ini tidak perlu disukai. Kita harus jauhi karena akan merusak agama kita. Salah. Jelas salah. Karena apa? Standar kebenaran kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih masyhur? Siapa yang lebih Mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah. Secara mutlak makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk. Dari mulai Nabi Adam sampai makhluk terakhir nanti ketika terjadi hari kiamat. Rasulullah yang paling mulia di si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau juga menikah. Jadi jangan ada di antara pemuda kita ini berniat untuk tidak menikah. Jangan. Menikahlah. Kalau bisa secepat mungkin. Stok terbatas. Demi kan para konfidin rahimanallahu ayyakum. Kemudian hanya itu, famarogi ba'an sunnati falaisa Barang siapa yang tidak suka sunnahku, tidak termasuk golonganku. Coba bayangkan. Han Allah Subhanahu Rasulullah juga mengatakan, famarogi ba'an sunnati falaisa suka dengan sunnahku? Artinya, inilah sunnahku. Aku salat, tidur, puasa, berbuka, nikah. Enggak suka ini? Sana. Kan begitu artinya. Itu artinya. Jadi jangan sembarangan. Ya. Mengatasnamakan agama. Demikian para ikhwan, wa hayminallahu wa Oleh karena itu para ikhwan, kita lihat ya, dinul Islam sangat peduli untuk membimbing umat manusia agar menjadi menjadi manusia yang kamil. Yang sempurna Dalam memilih kepemimpinan juga seperti itu Coba perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat uh, Al-Baqarah Disebutkan ketika Bani Israel Ketika Bani Israel uh, Meminta kepada nabinya supaya diangkat seorang pemimpin Kemudian setelah nabi mereka ini berdoa dan mengangkat Thalut sebagai pemimpin. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'athalakum Taluta malika. Berkata nabi mereka, sesungguhnya Allah telah menunjuk Thalut sebagai raja. Qalu kata Bani Israel. qalu Kal, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min walam yu'tasahatan minanna minal, minal minal mal kata Bani Israel yang terkenal degil ya bagaimana mungkin dia jadi raja raja kami pula itu sementara dia tidak punya harta Wa nahnu bil mulki minhu. aku lebih berhak, kami lebih berhak kami orang-orang kaya, lebih berhak daripada dia tidak punya harta, apa modalnya untuk pilkada saja harus ada kempanyi, sampai kita tidak lah punya modal, ikhlas-ikhlas saja mana laku, begitu Kemudian apa kata nabi mereka? Qola inna Allaha stafaahu alaikum. Perhatikan. Allah telah memilih dia di antara kalian. Wa zadahu dan telah memberi kelebihan fil bila wal jism dalam ilmu dan dalam fisik. Fisik juga diperhatikan. Pemimpin amanah, jujur, tapi loyo. Ya, loyo orangnya, fisiknya aduh. Pak, di sana kita ada mau buat acara Yaduh, wakil Fisiknya tidak memungkinkan Untuk mengatur masyarakat Begitu Fisiknya tidak sempurna Kadang-kadang membaca pun sulit Kadang-kadang, begitu -kadang. Yang namanya pemerintahan itu kan ada Nota, ada surat masuk Surat keluar, baca jangan beres Misalnya ini, fisiknya tidak bagus Ini menandakan bahwasanya Islam itu memperhatikan masalah Jasad tidak hanya ilmu. Kalau menjadi tarung pemimpin, perhatikan lagi, ketika Nabi Musa dalam kosos, ketika Nabi Musa uh, lari dari kejaran Fir'aun, karena waktu itu dia sudah memukul seorang Bani Kipti dan membunuhnya, akhirnya dia khawatir dibunuh oleh Fir'aun, dia lari ke Madian. Madian itu daerah yaman. Di sana dia dapati dua orang akhwat, dua orang perempuan sedang mengembalakan unta. Jadi kesulitanlah wanita ini untuk mengatur untanya. Untanya ini mau di apa namanya digiliri untuk diberi minum. Sementara yang lain masih ada. Maka datanglah Musa menolong wanita ini. Ya, menolong wanita ini. Bukan berlagak hero ya. Bukan berlagak hero enggak. Ikhlasnya Musa. Kalau pemuda kita kan begitu, kalau sudah tepat ah jadi hero dia. Ada yang berjalan? Ayo ayo saya bonceng. Begitu. Nanam jasa. Ada udang di balik rempeknya. begitu. Bukan berlagak jadi hero enggak. Namun dia lihat wanita ini perlu ditolong. Setelah itu wanita ini pun pulang. Pulang bukan berarti diuntit sampai Busan enggak. Mana ya rumahnya? Enggak. Ya. Kemudian apa kata salah seorang wanita salah seorang Wanita ini kepada ayahnya. Ya abad istakjirhu. Wahai ayahku. ya Wahai ayahku istakjirhu. Sewalah dia. Apa alasannya? Inna khayro manistakjartal kawiyul amin. Karena orang yang paling baik untuk kamu sewa adalah. Kuat dan jujur. Kuat. Kuat itu artinya? Fisiknya kuat. Makanya bapak-bapak. Kalau datang ada yang melamat. Tengok fisiknya kuat enggak jangan melayang-layang begitu <tuh> <tuh> perhatikan juga kan begitu perhatikan makanya para ekofinalain menolong wahai akum rasulullah saw juga bersabda al mukmin kawi khairon wa ahabu ilallah minal mukmin baif seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang mukmin yang lemah tapi كل khair tapi masing-masing ada kebaikannya. Sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin, tapi yang satu kuat, yang satu loyo. Tentunya yang ini yang lebih, lebih lebih utama dibandingkan yang ini, walaupun sama-sama iman. Tapi kalau yang satu kekar namun jahil, enggak tahu agama yang satu mukmin tapi agak lemah sedikit lah, kan begitu? Maka ya pilih yang ini kan begitu. Demikian para khodim rahimanallah wa iyyakum. Ini menunjukkan bagaimana menunjukkan Islam itu memperhatikan jasad dan juga memperhatikan roh, memperhatikan kehidupan jasad dan memperhatikan roh juga. Dan ini harus kontras, ya. Dan ini harus kontras. Tidak bisa yang satu dikalahkan dengan yang lain dan tidak bisa yang satu yang lain dikalahkan dengan yang satu ini. Dia jalan kontras. Dan yang mengkontraskan ini, mensinkronkan ini hanya satu. Itu adalah dinul Islam, agama Islam yang aturannya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ParekafidunuhaiminAllahu iyakum. Kita lihat hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas yang mengajarkan, yang mengajarkan seorang pemuda itu Ibnu Abbas sendiri supaya dia berhasil sukses meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Apa kata Rasulullah? Apa kata Ibnu Abbas? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pada suatu hari aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seringnya membonceng para sahabat. Membonceng para pemuda seperti Muad, ya Muad bin Jabal pernah dibonceng Rasulullah. Apa kata Muad? Kuntu rodi van kholfar sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alahimarin, ya. Waktu itu beliau, uh, apa namanya? Beliau mengendarai unta. Unta beliau bernama Afir Ufair namanya Ya, <tuh> Unta Rasulullah bernama Ufair Kemudian Rasulullah bersabda Ya Mu'ad Wahai Mu'ad Kata Mu'ad Lebih kaya Rasulullah wasa'daik Dan seterusnya sampai tiga kali Kemudian Rasulullah baru menanamkan akidah Hal tadri Mahakku Allahi ala ibad wa ala ibadih ala Allah Tahu gak kamu apa hak Allah terhadap hamba-Nya dan hak hamba terhadap Allah? Rasulullah menanamkan tauhid kepada seorang pemuda dalam setiap kesempatan. Bahkan ketika berboncengan. Demikian juga hadis Ibnu Abbas ini, ya. Hadis Ibnu Abbas ini juga demikian. Kuntu khalfan Nabi SAW ketika aku berboncengan dengan Nabi SAW Qala kata beliau ya gulam wahai anak wahai pemuda innii 'allimuka kalimat aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat jadi wasiat nasihat Rasulullah sallallahu apa kalimatnya eh tawallah yahfaduka jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu lho bagaimana menjaga Allah apa Allah itu nanti lari sana lari sini Jangan dibayangkan seperti kita jaga anak, jaga ayam, bukan itu maksudnya. Jagalah Allah di sini maksudnya jagalah aturan-aturan Allah. <coughs> Yahfazuka ni saya. <coughs> ni Tadi akan menjagamu. Ya. Niscaya ia akan menjagamu maksudnya demikian para hafidzulahai minallahua iyyakum. Dan ini maksud dengan menjaga Allah yaitu menjaga perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, demikian Yah, Niscaya kamu akan dijaga oleh Allah. Artinya kamu akan mendapat penjagaan dari Allah sehingga kamu dapat kesejahteraan dunia dan di akhirat. Dan ini suatu hal yang biasa. Karena setiap ada amalan Itu ada ganjaran Makanya dalam e, Firman Allah yang lainnya Intan surullah Yang surkum Kalau kamu Menolong Allah Maka Allah akan menolongmu Bagaimana cara kita menolong Allah de? Bagaimana cara kita menolong Allah Bagaimana caranya Bagaimana caranya Lala alam, mati, larang, dan Yakin itu? Iya lah boleh lah ya. Menolong Allah Artinya Bukan Allah itu perlu ditolong Bukan begitu ya. Menolong Allah artinya kita Menjaga perintahnya Kemudian menjauhi larangannya Serta mendakwakannya Yang suruh Pasti kamu akan ditolong oleh Allah, artinya Allah akan menolong kamu untuk melakukan mempraktekkan hal-hal seperti itu. Kalau kamu berniat tekad untuk melaksanakan perintah Allah, berusaha melakukannya pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya. Makanya kalau orang tidak begitu peduli dengan perintah Allah, akhirnya setiap dia mau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, sementara dia juga nggak nggak punya tekad untuk melakukannya, akhirnya bertambah. Malas. Karena dia tidak tekad. Makanya ketika kita tekad. Tekad untuk melaksanakan perintah Allah. Dan berusaha mewujudkannya. Pasti mendapat. Pertolongan dari. Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfabillah. Yahfabuka. Jaga Allah. Pasti kamu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga manusia Menjaga seorang hamba yang telah menjaganya menjaga, Telah menjaga perintahnya Yaitu Untuk kemaslahatan Dunianya ya, Untuk kemaslahatan dunianya Makanya kalau kita lihat Apabila seorang muslim Dan muslimah Berusaha mewujudkan Aturan-aturan islam pada Diri pribadinya Pasti akan Mendapat efek positif Ya, pada dirinya sendiri. Contohnya, sebagai seorang Muslimah, misalnya, dia menjaga auratnya, menjaga auratnya. Ya'yan <s Lean> Nabiul kuli azwaji kawbanati kawani sa'il mu'minin yuduni namin jaladi tihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu, putri-putrimu, dan kepada wanita-wanita Muslim agar merendahkan jilbabnya pada akhir ayat disebutkan dalika adana agar mereka diketahui agar mereka tidak diganggu makanya seorang yang pakai jilbabnya bagus jarang diganggu laki-laki yang jahil jarang diganggu oleh laki-laki hidung belang jarang laki-laki yang hidung belang hanya mengganggu wanita yang belang juga hidungnya dia tidak suka ya Wanita yang hidungnya gak belang Tidak akan diganggu oleh laki-laki yang hidung belang ya. Makanya kalau kita lihat Perkosaan misalnya Apa pernah ada kisahnya Wanita yang jilbabnya Panjang Pakainya bagus Beritanya digagahi oleh seorang pemuda Jarang dan gak pernah sampai sekarang Namun coba Perhatikan Wanita seorang seorang gadis kan biasanya seorang gadis yang bertampang manis digagahi oleh seorang pemuda, oleh ojek misalnya. karena apa? karena dia buka auratnya. efek negatif, ya perbuatannya negatif. hanya akal menimbulkan efek yang negatif juga. orang kalau mau menanam padi, ya tanamlah bibit padi, kan begitu. tanam pak mau menanam padi, tanam padi. Insya Allah yang keluar padi. kalau mau baik lakukanlah yang baik insya Allah akan muncul ke kebaikan demikian kalau tidak maka akan muncul yang negatif tidak akan mungkin ya tidak akan mungkin apa namanya buah semangka itu berdaun sirih kan begitu tidak akan mungkin yang ditanam biji semangka yang muncul buahnya cabai kan nggak mungkin kan mungkin ada demikian para evafidin wa iyyakum makanya sering juga saya sebutkan pada para ikhwan-ikhwan, kalau antum mau mendapatkan seorang wanita yang solehah, itu merupakan hasil yang baik, makanya solehkan dulu diri antum, insyaallah akan mendapat wanita yang solehah ini dia aja gak beres ikhro gak tamat, kepinginnya hafizah quran wanita, siapa akhwat yang idaman kamu ya minimal yang hafizah quran lah ikhro kamu tamat gak? tamat ikhro empat mana dapatnya seperti itu? begitu Dia ingin mendapatkan seorang akhwat yang jilbabnya bagus, auratnya nutup aurat bagus. Dia sendiri hari-hari pakai celana jin misalnya, ketat pula. Pakai rantai sana-rantai sini, yang sini rantai ke kantong, yang ini rantainya kemari. Ada yang ke kan begitu. Ditanya, "Apa wanita idamanmu?" "Ya yang jilbabnya bagus, yang hafidz Quran." Mana mau dia dengan orang kayak gini? tidak akan mau makanya kalau kita solehkan dulu tentunya dengan berdoa ya insyaallah akan mendapatkan wanita yang solehah juga begitu kemudian barakah binu hamzahallahu iyyakum Allah juga akan menjaga agama seseorang makanya so, uh, sebagian salaf ada mengatakan inilah asillah faarifudali kafi fi akhlaqi khadimi wada'abati sesungguhnya tidaklah aku mendurhakai Allah, kecuali efeknya akan terlihat pada kendaraannya dan pada uh, pembantunya. Jadi kalau ada orang yang melakukan maksiat, pasti ada efek negatifnya. Kalau ada seorang suami, melihat istrinya ini kok sulit kali taat kepada omongannya. Pertama, introspeksi diri sendiri. Jangan-jangan gara dia suka, gara-gara si suami suka berbuat maksiat, akhirnya, si istri juga muncul tabiat-tabiat yang tidak baik. Ya. Jadi demikian. Coba introspeksi dulu diri sendiri. Kok istri saya cerewet ya? Jangan-jangan memang suami lebih cerewet lagi, kan begitu. Makanya pertama introspeksi dulu. Sebagian orang mengatakan, "Tidaklah aku melanggar aturan Allah kecuali akan terlihat efek negatifnya terhadap tingkah kendaraanku, tingkah uh, pembantuku dan kendaraanku." Jadi kalau kendarannya mogok-mogok, cobalah. Jangan-jangan banyak maksiat yang dia lakukan. Kan begitu. Interfeksi diri. Jangan dilaknat itu kendaraan. Oh, dasar. kereta tua kan begitu. Ya kalau sanggup, yang baru lah. Ada demikian para ikhwab sidun. Alhamdulillah wa iya'kum. Yang jelas pasti akan ber-efek negatif terhadap kehidupan dunia. Dunianya. Ihfadillah yahfaduka. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah. Allah akan... Engkau akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Artinya Allah akan selan tenantiasa membimbingmu. Kemudian. Wa'idha sa'al tafas alillah. Apabila kamu meminta, memohon, mohonlah kepada Allah. Wa'idha sa'an tafas ta'in billah. Apabila kamu minta bantuan, mintalah bantu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam ketahuilah. Annal ummah. Lawi jata maat ala ayam fauqabisei. Kalau mereka berkumpul untuk memberimu manfaat, layam fauqabisei, lam yang fauqabisei. Kau kata bahwa Allahulad, niscaya mereka tidak akan mampu menyampaikan manfaat tersebut kepadamu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahuwataala. Kau ini jata ma'wala ayah zurrukabisei. Kalau mereka berkumpul sepakat berkonspirasi untuk memudaratkanmu, lam yaduru kabiseh. Tidak akan mungkin mereka mampu melakukannya. Kata kata bahulawah Kecuali apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu. Ruffiatul <tid> kalam. Karena kalam takdir, pena takdir sudah diangkat. Wajib fatih surah dan uh, bukunya, kertasnya juga sudah kering demikian para Khuphidin rahiman ya Allah dari hadis Ibnu Abbas ini banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita ambil ya banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita ambil di antaranya ketika kita meminta minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adapun makhluk itu merupakan alternatif kedua. Apa yang bisa kita buat silahkan buat sendiri. Ya, apa yang kita buat silahkan buat sendiri. Kalau memang kita mampu, oleh karena itu dalam suatu riwayat disebutkan Umar bin Khattab ketika tongkat Umar bin Khattab jatuh, dia nggak suruh pembantunya untuk untuk mengambilkan tongkatnya, dia turun ambil sendiri. Begitu membiasakan kalau mau minta hanya tawakal kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang yang suka meminta-minta. Ya. Jangan menjadi orang yang suka meminta-minta. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam bersabda, nahakum an wal qal." Allah melarang kalian dari katanya-katanya. "Wa kasatu sual," banyak meminta-minta. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, kan begitu? Wa'idzaatul mal dan menyia-nyiakan harta. Fa iza sa'alta fasta'il billah. Fasta'ilillah kalau kamu minta, ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Hanya kepada Allah dia menyandarkan dirinya. Kemudian Seorang pemuda, karena ini ceritanya ini seorang pemuda yaitu Ibnu Abbas kalau dia mampu misalnya berusaha sendiri, tidak memberatkan orang tuanya, itu lebih bagus. Dia kuliah misalnya sambil kerja, itu lebih bagus dibandingkan nyandar aja ke orang tuanya beli pensil aja pun, pak beli pensil, beli pensil pun dari orang tua juga kadang-kadang, begitu. Kalau dia mampu untuk berdiri sendiri, maka itu lebih baik. Kemudian para kafir itu, aymanallahuaillakub, di sini juga menunjukkan apa? Menanamkan kepada seorang pemuda itu supaya berani, berani, berani di sini bukan berarti nekat, ya. Beda antara berani dengan nekat. Berani tapi punya perhitungan. Beda dengan berani nekat. Nekat itu tidak punya perhitungan. Akhirnya kalaupun meninggal, matinya mati konyol jadinya. Wa'lam lawijjtama'atil umma 'ala ayyin fauka bisyai. Ketahuilah kalau seluruh umat ini berkonspirasi ataupun bersepakat untuk memberimu satu faedah. La <tuh> yanfa'uka <-tuh> tidak akan mampu mereka lakukan kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> wa ini jjtama'u kalau mereka berkumpul untuk Layaduru kabi Shayi untuk memudaratkan kamu. Layaduru kabi Shayi tidak akan mampu memudaratkanmu pada kata Allah, pada kata Allahu Alaih kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi seorang pemuda harus gagah berani dalam menegakkan kebenarannya. Jangan takut. Kadang-kadang orang pemuda dia mau solat kebetulan belum keluar. Kalau SMU biasanya jam 1 kan begitu Mau sholat Mau permisi takut Padahal mau sholat ini Atau mahasiswa takut dosen Padahal mau sholat Kalaupun dia permisi Itu biasanya dikasih izin Kalaupun enggak Kasih tahu ke dekannya supaya dipecat tuh dosen begitu Kadang-kadang takut mau sholat saja Kenapa takut Takut ya. Jadi jadi pemuda penakut Pengecut Jadi seorang pemuda itu harus Gagah dan berani Perkasa Jangan perkasanya Di depan akhwat aja Ada yang seperti itu Kalau sudah depan akhwat Apa fungsinya? Yang paling penting itu Menegakkan kebenaran Jangan takut dimudaratkan Karena kemuderaan tersebut Tidak akan sampai kepada diri kita Kecuali yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ternyata sampai pada kita Itu karena bukan karena hebatnya mereka Tapi karena apa? Karena memang sudah takdir Allah Begitu. Jadi jangan takut Walaupun diancam Awas kamu ya Kalau kamu ngaji nanti Tidak boleh lewat dari gang ini Ya dari gang samping Diancam-ancam seperti itu jangan Biarkan saja Jangan takut ya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Assyaitanu Yaidukumul fakro Waya'murukum bil fahsyat Setan itu menakut, menakut nakuti kamu dengan kefakiran Menakut-nakuti kamu dengan Kefakiran Waya'murukum bil fahsyat Dan menyuruh kamu untuk berbuat keji Kita mau kerja nih udah tamat kuliah kan begitu dapat S1 Mau masuk kerja lah Masa nganggur mau Masuk kerja kebutuhan seorang akhwat Katedriaksinya boleh kita kerja Tapi tujuh lebab buka Ini rok panjang-panjang jangan begini Kalau mau kerja Roknya setengah paha Kalau enggak Enggak terima Nah bagaimana Kira-kira bagaimana? Pertimbangan perut apa pertimbangan? Aduh, nanti kalau saya gak kerja, gak dapat kerja berarti gak makan. Kalau gak makan berarti lapar. Kalau lapar berarti gak kenyang, kan begitu. Pertimbangan seperti itu, takut lapar. Akhirnya ya, sudahlah. Kan darurat. Darurat pula. Darurat. Karena Islam itu kan memperhatikan masalah jasad. Kan begitu, ingat ya kajiannya. Ingat dia kajiannya awal-awal Pokoknya masalah jasad ingat dia Karena Islam kan memperhatikan jasad Ustaz juga bilang Matamu itu punya hak begitu. Jasadmu juga punya hak Ya inilah untuk Memenuhi kebutuhan jasad Akhirnya ya daruratlah. Akhirnya ya sudah Padahal cuman shopkeeper nya Jaga kede Begitu ada mikiran, khawatir akhirnya, khawatir takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Seorang ikhwan mau cari kerja. Begitu masuk ke kantor bagian penerimaan pegawai baru, tengok, ini gantung ini celananya. Ini jenggot pula kan begitu. Iya. Pakai jenggot pula dia. Kebetulan dia pakai jenggot, gak kebetulan memang dia, apa namanya, memang dia, memang dia pelihara kata direksinya ataupun penerima pegawai, boleh kami kerja. Kamu tuh bagus, prestasi kamu bagus, ini IP-nya rata-rata dua setengah, <guluh> bagus. Tapi masalahnya cuma satu, itu jenggotnya, aduh, kan tak bisa lagi. <guluh> Bego ya, nih cukur lah. Ya, ini celana jangan gantung-gantungan gini kan enggak banjir di sini. Akhirnya dia mikir, aduh ah, ini gimana ya? Ya sudahlah, enggak apa-apa. Darurat. Nah, darurat juga. Begitu jadinya. Padahal dia tahu hukumnya. Takut, takut enggak dapat kerja. Sebenarnya kita itu parekuah sebenarnya kita itu mau cari kerja apa cari makan coba nah adik-adik yang kuliah ini yang saya tunjuklah ada Pak Dik kita tuh mau cari makan apa cari kerja makan kan iya karena kalau dapat kerja enggak ada makannya enggak ada gajinya mau antum kerja tapi enggak ada bergaji terkadang ada interview seperti itu Uh, kamu Anda ini kan Anda biasanya Anda ini mau cari makan atau cari kerja Cari kerja, kalau gitu kerja saja gak ada gaji <laughs> Intinya kan cari makan Tentu gitu Cari nafkah untuk jasad kita Kan itu intinya Kan tidak harus jadi pegawai Tentu gitu Makanya Tidak ada kata lowong, Tidak ada loongan bagi orang yang mencari makan Tetapi kalau Anda mencari kerja Bersainglah kalau antum mencari makan tidak ada kata Tidak ada lowongan Artikan ya Kalau antum mau cari makan Tidak ada kata tidak ada lowongan Tapi kalau antum mau cari kerja Harus bersaing Dengan S1, S2, S3 dan seterusnya Begitu Dan kita tidak disarihatkan untuk mencari kerja Tetapi disarihatkan untuk mencari Makan Kan mudah saja makanya jangan takut ini, takut itu, apa yang ditakutkan para ESOA ya. kalaupun antum dapat kerja apa antum bisa menjamin antum itu tidak pernah lapar? bisa? tidak ada yang bisa menjamin walaupun ada pensiunnya misalnya ya. misalnya begitu dia pensiun dapat dana pensiun misalnya 150 juta begitu dapat pensiun yang kolesterol lah, yang jantungan lah, yang ini dan itu akhirnya habis. Akhirnya lapar juga kan? Demikian. <tos> Makanya. Kalau umat ini. Kalau umat ini berkumpul untuk memudurkan kamu. Tidak akan bisa. No way. Kata orang. Tidak akan mungkin mereka bisa memudurkan kamu. Kecuali apa yang telah takdirkan Allah. Kalau pun sampai mudarabnya itu karena takdir Allah bukan karena hebatnya dia, bukan karena hebatnya dia. Makanya para ekspedir Makmun Allah wajah. Komanda ada di antara kaum muslimin ini yang tadinya multazim. Kebetulan cari kerja, mau cari kerja siap-siaplah. Cukur jenggot semua segala macam. Begitu berhadapan dengan direktor, enggak diterima, enggak diterima. Ya terlanjur. <laughs> Ada enggak disuruh, tapi sudah duluan dia. Tak terima. Nauzubillah min dzalik. Padahal bisa jadi ketika orang melihat penampilan kita montas, "Wah, ini baru pegawai." Kan begitu. Ini baru pegawai namanya. Karena cari pegawai yang jujur ini susah, kan begitu. Akhirnya dipercaya. Begitu. Siapa yang berpikir seperti ini? Kita ada yang mengira para innallahu wa iyyakum makanya kita harus benar-benar tawakal kepada Allah dan berada bertahan istiqomah di atas yang benar. Ketika seorang pergi kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam nyara, "Auzini ya Rasulullah." Berilaku nasehat kepada Rasulullah. Allah beri satu, satu saja. "Qul aamantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah, "Tsumastaqim pengulisiqomah." Istiqomah. Istiqomah Demikian Ya. Istiqomah dan tawakal kepada Allah Subhanahuwataala dan minta kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahuwataala. Insan suruh Allah, yang suruh kamu. Kalau kamu menolong Allah, artinya kamu jalankan carian Allah. Allah pasti akan menolongmu. Eh, tabillah, yahbudukah. Jaga Allah, Allah akan menjagamu, menjaga kamu dalam urusan dunia dan menjaga kamu untuk urusan akhirat. Demikian para ikhwan fillin, wa takhminallahu Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Seorang pemuda harus berani. Seorang pemuda harus berani. Sekali lagi, berani bukan nekat. Berani bukan nekat. Misalnya dia lihat Indonesia ini hukumnya hukum penjajahilah, bukan hukum hukum Rasulullah. Maka dia berangkat ke Jakarta Bawa parang nih. Kumpul tiga orang dari Aceh Bawa rencok Kemudian nyerang istana negara Kami mau menegakkan kebenaran Apa begitu? Mau menegakkan kebenaran Ini namanya bukan berani Tapi nekat Islam tidak menurut kita untuk nekat Islam menurut kita untuk berani Dan ada perhitungan dan antara perhitungan dengan pengecut ini dikit saja bedanya. Sama payah ini. Sama payah. Antara seorang yang punya perhitungan dengan pengecut itu dikit saja bedanya. Pengecut itu kan banyak pertimbangannya. Ya. Mau begini, ah nanti begini. Banyak pertimbangannya, akhirnya jadi penakut. Makanya seorang yang berani antara pengecut dan Antara nekat dan pengecut dia di tengah-tengah. Demikian para hafidzin, rohaiman y Allah wa iyyakum. Kemudian, kelanjutan hadis daripada ibnu Abbas, warawahutirmidi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wakalah hadis sunnasan dan sahih. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Tapi riwayat yang lain dalam riwayat selain Tirmidzi, eh fatillah Tajiru tuja amama ka. Jaga Allah, Allah akan berada, kamu akan dapati Dia berada di hadapanmu. Ta'arif ilallah firroho, ya arifu kafisidah. Ketahui lah Allah ketika dia, engkau dalam keadaan lapang, maka Dia akan mengetahui mu ketika kamu dalam kesulitan. Wa alam an nama akhalka, lam yakun yusi baka, sesungguhnya. Apa yang tidak akan menimpa maka pasti tidak akan menimpa Jadi musibah yang akan menimpa kalau memang tidak ditakdirkan, maka tidak akan mengenaimu. Wa ma'alloh bakkalamnyaku mliuhti akhak. Dan apa yang akan menimpa dan sudah ditakdirkan akan menimpa maka tidak akan bisa terluput darimu. Pasti akan terkena. Wa an-nashra ma'a Ketahuilah sesungguhnya sesungguhnya pertolongan itu ada Sesungguhnya pertolongan itu ada ataupun bersamaan dengan kesabaran Seorang apabila dia sabar dalam menjalani kehidupan apa saja pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna ma'ala usri justru sesungguhnya pada kesulitan itu ada kemudahan di dunia ini seperti itu setelah kesulitan muncul kemudahan setelah kemudahan muncul kesulitan, ini cuma dua saja ya setelah gelap terbitlah terang Namun ini bukan buku karangan Kartini ya. Karena memang dua saja. Ya, memang dua saja. Inna an-nashra Yang namanya pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Orang yang salat pasti akan suruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Wa anal farj ma'al karb. Sesungguhnya kelapangan itu setelah adanya Amusibah setelah ditimpanya seorang satu cobaan. Waan nama al-usriusro dan sungguhnya kemudahan itu kesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Demikianlah dunia ini. Demikian yang namanya dunia. Selalu dibarengi oleh kuah kebaikan dan cobaan. kebaikan dan kesabaran. Tak ada. Setiap kesulitan pasti terbaik ada di balik itu kemudahan. Orang yang sabar pasti akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baiha, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Rasulullah salam, menyatakan, "El yang shamtah" apa belah pantin. Jaga yang lima sebelum yang lima dan seterusnya. Atau tahulah hadis yang selanjutnya ada yang lima. Kemudian para ifa inna Allahu wa iyyaku yang terakhir. Yang terakhir yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini penting sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Man ya'khudh 'anni ha'ula'i kalimatan fa ya'malu Siapa di antara kalian yang mau mengambil ucapan aku tadi, kemudian mau mengamalkannya dan mau mengajarkannya kepada orang lain? Fa qala Abu Hurairah. Abu Hurairah apa yang diajukan? Kemudian Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah, dia pegang Abu Hurairah. Apa ajar Kemudian beliau menyebutkan lima hal. Apa itu? Itu takil ma harif takub Jauhkanlah perkara yang haram. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling menghambakan diri kepada Allah. Ittakul maharin, takut a'banan jauhi perkara yang diharamkan Allah. Pasti kamu akan menjadi orang yang paling menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Warzi bima kosamannah kosam kosama Allahulaka, takut a'banan nas, ridolah relalah terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu niscaya kamu akan menjadi orang yang terkaya syarat menjadi kaya sebenarnya sedikit pak jadi ya sedikit saja apa syaratnya kita rio terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kita bekerja hasilnya kita rio alhamdulillah ini hasil kerja bukan rio kemudian enggak kerja kamu ridho? ridho kamu kerja apa? enggak zikir saja seramat pagi zikirlah ilah ilallah makan siang? subhanallah subhanallah subhanallah yang lah akhirnya tidak makan ya. kita ridho terhadap apa yang diberikan Allah pasti kita akan menjadi orang yang paling kaya makanya Rasulullah SAW pernah bersabda leysal ghina an ankasatil arad Bukan dikatakan kaya orang yang paling banyak harta bendanya. Walakin alghina ghiran nafs, tetapi yang dikatakan kaya adalah orang yang paling kaya hatinya. Makanya kalau yang namanya miskin itu tidak hanya menimpa orang yang sedikit hartanya. Orang yang sudah menjadi miliuner pun juga banyak yang miskin. Coba bayangkan masalah kasus LBH L apa? LB? Ah, Tuh, apa tadi? LB, betul bukan LBI Dia 4 huruf loh BLBI LB. ha? Coba bayangkan triliun Ya Allah, apakah yang makan Gembel-gembel di pinggir jalan itu? Oh engga, status itu sudah direktur Anggota DPR Kan begitu, apakah mereka Tidak ada gaji? Wah gajinya itu antum Untuk makan antum 3 tahun Itu sebulan saja tapi mengapa tempat seperti itu? Karena apa? Mereka memiliki jiwa yang miski akhirnya enggak cukup. Terkadang kalau masyarakat bawahan ini, aduh, harta segian banyak untuk apa ya? Makannya memang apa? Apa gitu? Apa beli burung perkutut yang harga 16 juta kemudian digoreng makan pagi. Enggak tahu kita makannya apa, untuk apa saja itu. Beli rumah, memang dia nempatin terus semua rumah. Rumahnya tiga tingkat. Memang dia hari ini di sini, hari besok di sini, kapan di sini. WC-nya ada 16. Memang dia kalau masuk WC semua giliran. Enggak juga. Lantas apa yang mendorong mereka berbuat seperti itu? Karena mereka memiliki jiwa yang fakir. Fakir. Makanya kata Rasulullah, kalau mau menjadi orang yang terkaya, nah, Ridho terhadap apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita itu akan menjadi orang yang paling kaya hari ini misalnya seorang istri diberi 20 ribu alhamdulillah pak dapat 20 ribu inilah hasil jual roti misalnya alhamdulillah enak dimakan alhamdulillah, kemarin dapat 50 ribu goreng ayam hari ini ya goreng ikan teri apa-apa makan juga padahal tidak mesti goreng ayam itu lebih enak dibanding goreng teri Ataupun goreng tempe Tidak mesti Siapa yang pengal pengalaman ya. Buktinya para pejabat itu Kepinginnya makan ubi dia Karena sudah Buwosan dia dengan makan daging dagingan. Maunya sayur-sayuran, sawi pahit Begitu kan Ketika kita lapar Makan ikan teri, goreng Atau ikan bilis kata orang Enak sekali Ya. kalau yang sudah biasa makan ayam misalnya Intinya para ikhwan biddin rahimanallahu wa iyyakum kita harus rida. Seorang istri juga harus banyak rida. Ini terutama para akwadlah ini. Bakal bakal bakal calon istri seseorang kan begitu. Karena enggak boleh akwad itu enggak menikah. Saya mau ibadah saja kepada Allah. Enggak mau menikah kalau ada ikhwan yang melamar walaupun siapapun pun saya tolak. Nah, ini bisa boleh juga. Ya, nanti menyetal. Ademikian, ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi bagaimana? Ya. Kalau sudah diberi memang dia lihat suaminya kerja. Ya. Suaminya kerja ya sudahlah. Memang dia kan terima. Makanya para equa, ya. Kalau kita lihat baik yang akhwat maupun yang ibu-ibunya itu mereka kalau masalah ibadah enggak tanggung. Kalau masjid mereka yang paling paling meramaikannya. Di mana sebenarnya? Ini ya. Kalau masalah masjid, ibu-ibu yang paling meramaikannya. Ya. Kalau bapak-bapaknya jarang. Masalah ibadah, ibu-ibu itu lebih sering salat malam dibandingkan bapak bapaknya Perhatikan. Ya terutama yang punya ibu-ibu lah yang belumnya istri. Namun Rasulullah menyatakan, fainni roa itu pun na aktul ahlemar kata Rasulullah. Aku lihat kalian itu banyak orang yang terpanjang penduduk neraka. Yuk, perempuan banyak penduduk neraka dibandingkan laki-laki. Ada seorang wanita bertanya Rasul, kok begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tukfir nelaan karena kalian ini banyak sekali melaknat wayakuran ashir. Dan suka kafir terhadap nikmat yang diberikan suami kepadanya. Begitu. Ini permasalahannya. Emang penyakitnya begini? Emang demikian? Dan itu disebutkan Rasulullah pada zaman sahabat. Berarti kan memang terjadi. Apalagi kita sekarang ini. Nah, begitu. Ada demikian pada efok iddin. Rahimahnya Allah wa iya'ku. Makanya, ya. Makanya kita sebagai pemuda, pemudi baik yang sudah masih dalam kondisi pemuda maupun yang sudah ada luar sana ya, tetap harus mengencamkan masalah ini, memahami hal ini. Harus benar-benar memahami hal ini. Bahwasanya orang yang paling kaya adalah yang paling ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa astib ilajari takun mu'minin berbuat baik terhadap tetanggamu niscaya kamu akan menjadi orang yang mu'min dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh <tav> wa Rasulullah SAW layu minu ahadukum uh, mangkani uminu billahi wal yaumil ahir Barangsiapa yang beriman terhadap Allah ke hari akhirat mendapat dia memuliakan tetangganya baik tetangganya muslim maupun tetangga yang kafir memiliki hak yang sama. hanya saja kalau muslim dia punya hak tetangga punya hak sebagai seorang Muslim. Ya. Adapun orang kafir dia tidak punya hak sebagai seorang Muslim, tapi punya hak sebagai tetangga. Waahab, waahib, balin nas ma atau heblin absi, tak pun Musliman. hendaklah kamu bersikap terhadap orang lain sebagaimana engkau suka disikapi baik. Misalnya kita suka kalau orang lain lembut, lemah lembut kepada kita, maka kita pun harus berlemah lembut kepada orang lain. Kita suka diberi hadiah, ya. Kita suka diberi hadiah, maka kita juga memberi hadiah kepada orang lain. Takut Musliman, misalnya kamu akan menjadi seorang yang Muslim. Macam nah, tu. Ya. Ini kadang-kadang kepinginnya dibonceng, ya kan begitu? Nunggu dia di gerbang sana. Kenapa? Perhitungannya kalau naik angkot sekian sekian sekian, akhirnya nunggu saja. Oh, uh, ada kawannya. Ketika dia yang naik sepeda motor lebut aja, enggak bonceng orang. Ada macam tu. Kalau kamu ia, menjadi seorang Muslim maka bersikaplah terhadap Muslim yang lain sebagaimana engkau disukai disikapi dengan satu sikap. Kemudian wala tuh jangan banyak ketawa ini dikit ketawa ahah bukan nggak boleh ketawa ya bukan nggak boleh ketawa aja orangnya nggak boleh ketawa dia katanya orang Sunnah tapi boleh ketat aja katanya nggak boleh kita ketawa salah ini. Salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka ketat. Walatuk syirudbah. Jangan kalian banyak banyak tertawa. Apalagi kalau sampai tertawa tertawa sendiri. Ini lebih parah lagi. Boleh tertawa. Rasulullah juga pernah tertawa. Karena apa? Terlalu banyak tertawa. Tumitul kau dapat mematikan hati. Habis ya. diriwayatkan oleh Imam Syir Misy. Demikian para Imam Fitri. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian kita ini ada manfaatnya bagi kita semua. Aku luqau liha darustu kullahu wa Kita masih punya waktu setengah jam untuk diskusi. Alhamdulillah Kita dahulukan pertanyaan akhwat ya hmm. Dianjurkan kepada ikuan atau akhwat Kalau menulis coba yang jelas Saya gak paham tulisan steno Uh, Ustadz teman saya ada yang mau masuk Islam lagi Awalnya dia Islam Karena ikut mamanya Tapi sama ayahnya uh, Jangan sama ayahnya Kalau cocok sama papanya kan. Tapi sama papanya Dia ajak masuk Buddha Dia mau Tapi bila ada pelajaran agama di sekolah Dia ikut pelajaran Islam Sebenarnya dia lebih memilih Islam Tapi agamanya tetap Buddha Bagaimana hukumnya Ustadz Islamnya sa atau tidak Iya Tapi dia sudah dia ajak masuk Buddha Dan dia mau Ya tapi saya gak salah lagi Islamnya Ini saya bingung pertanyaan itu yang mana Dia masuk Buddha Mau hukumnya apa Hukumnya dia masuk Islam kembali Atau dia dalam keadaan Buddha Kemudian dia ikut pelajaran Islam Lebih memilih Islam tapi gak masuk Islam Sa atau tidak ini saya tidak tahu yang mana pertanyaannya. Kalau dia tadinya Islam kemudian masuk Buddha dan Islam lagi, ya boleh. Silakan. Inna Alladina Amar Usum Maqfaru, Usum Ma'amar Usum Maqfaru. Di situ sebutkan orang yang beriman kemudian dia kafir, kemudian beriman lagi pun kafir. Sumsa Jadukufron, kemudian bertambah-tambah kekafirannya. Laiyukubala Tauba Tuhum, tidak akan terima taubatnya. Itu kan karena akhirnya. Tidak Islam, kafir dan pertama-tama kafirannya itu. Tapi kalau asalnya Islam, Insya Allah kalau dia bertaubat, taubat nasuha, dia akan diterima. Kalau dia pertanyaan ini maksudnya dia orang Buddha, namun dia ikut-ikut Islam, hatinya lebih memilih Islam. Ya. Apakah Islamnya sah? Kalau itu yang maksud, yang dimaksud pertanyaan, Islamnya jelas tidak sah. Karena hanya sekedar mengakui kebenaran Islam itu tidak menjadikan seorang masuk Islam. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Firaun. Wajhadu biha wastaithanatha anfusum wal wa'ul. Si Firaun ini mengingkari Musa. Wastaiqanatha, tapi sebenarnya yakin akan kebenaran Nabi Musa. Karena keangkuhan dan takjubnya. Lantas Apakah Firaun dikatakan muslim? Tidak. Kerana yakin apa yang dibawa, ya apa yang dibawa Ustaz itu benar. Namun meyakini, iya mengakui saja belum menjadikan seorang itu Islam. Bagaimana? Jadi ya, harus syahadat, ah, begitu demikian. Ustaz, gimana hukumnya orang yang beriman dia tak mau pacaran tapi suka menggodaka wanita? Sure. <laughs> <San> <San> uh, arti menggoda itu maksudnya apa? Apa deh maksudnya menggoda deh? <San> maksudnya menggoda apa? Antum pengalaman coba? <San> enggak enggak, enggak Mengganggu Mengganggu apa? Mengganggu apa? Mengganggu apa? Mengganggu menggoda beda ya? Antum pura-pura gak asal <San> oh, Ini lah kadang ada. <San> Ini, ini, ini. Tolong dimatikan ini. Ini, ini. Yang rekaman-rekaman ini dimatikan.